فاشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وجعل لي وزيرا من اهلي اما بعد جناب الغرماء مشايخنا الاعزاء بار علم علماء بار استاذ yang saya ta'zimi dan yang dimuliakan Allah para pembina majelis salim para ketua dan seluruh pengurus masjid majelis salim yang hadir pada kesempatan siang hari ini, khususnya Ketua dan seluruh pengurus Majelis Ta'alim Al-Hikmah Selaku penyelenggara publik akbar pada kesempatan kali ini yang saya hormati Kepala, Wakil Kepala dan seluruh pengurus KDEI di Taipei Yang saya hormati Saya kurang seneng karena arti dan konotasinya berbeda Allahumma sholli ala Muhammad Saya lebih senang pengajian Daripada pengawasan Karena kalau pengawasan Itu yang datang dikasih kaos Namanya pengawasan Sing tegol dikaosi Tapi kalau pengajian Itu yang datang dikasih Aji-aji Sampai lebih pilih mana Dikasih aji-aji sama dikasih kaos Ini kaos ya Allah Maaf ini hanya sekedar bahasa pelesetan saya kalau penggaosan itu yang datang dikasih. Oh, bentar lagi rame-rame ini kampanye. Nanti banyak penggaosan-penggaosan dari partai-partai itu <tik> kurang pas. Partai apapun nggak boleh masuk. Nama-nama tulisalin itu harus steril dari partai politik. Setuju? Ya, Muhammad Suharman Muhammad. Karena ini bukan pengawasan, tapi pengajian Kalau pengajian, yang datang dikasih Aji-aji Halo Tapi jangan salah paham Aji-aji yang diberikan di forum semacam ini Bukan berupa ake. Aji-aji ini tutup pol buntet Tutup merah delima Tutup pering petok Tutup sabuk, nogo sosro Tutup nogo sari Aji-ajinya bukan pedang, bukan tombak red, Bukan keris Bukan tapi Aji-Aji yang diberikan dalam forum semacam ini adalah Aji-Aji kalimah Tauhid La ilaha illallah Barang siapa yang pegang Aji-Aji kalimah Tauhid ini Dengan kuat, dengan mantap, dengan yakin Pasti dia akan menjadi orang yang beja Beja, bahasa Indonesia ini apa ya? Yang beja, bahagia, mulia Selamat dunia sampai akhirat Sampai nanti dia bisa membuka pintu syurga Dan aji-aji kalimat tauhid la ilaha illallah Itu adalah merupakan miftahur Dan nah, kuncinya syur Ini aji-aji penyelamat kita dunia akhirat Yang bisa membela kita dunia akhirat memuliakan kita dunia akhirat selain aji-aji kalimat tauhid ini ndak ada artinya ndak ada gunanya Bapak Ibu jamaah dan saudara-saudara yang saya hormati rahimakumullah sampean punya aji-aji apapun nanti di akhirat enggak bisa membela sampean enggak bisa menyelamatkan sampean Halo ayo misal sampean punya aji-aji apa Pak taman dua aji-aji jaran goyang atau garangan goyang atau bahkan kirek goyang tidak ada gunanya zaman punya haji haji semar main mes, mesem semar mendem atau semar ngeseng tidak bisa membela sampeyan tidak bisa menolong sampeyan di akhirat nanti bahkan di alam kubur pun tidak bisa membela kita malaikat mungkar nakir yang sudah menghadang kita tidak takut sama haji haji sampeyan sampeyan punya jimat yang paling ampuh sekalipun mungkar nakir tidak takut Taman punya jimat apa tumba kiai plaret mukarnakin enggak takut sama tumba taman punya keris mukarnakin enggak takut sama keris Apa mana keris mubru enggak lebih belas mukarnakin enggak takut malayat mukarnakin enggak takut sama keris kiai senggelat keris kiai pleret. keris kolong menyem apalagi keris pati. keris biang toro keris ker keris dayanti ha! di syurga yang kita kutip yang bisa membela kita, menyelamatkan kita, membeliankan kita dunia akhirat adalah kalimat tauhid. La ilaha illallah untuk mendapatkan aji-aji pembela dan penyelamat dunia akhirat tadi, jemaah rahimakumullah. Caranya di antaranya kayak gini, majelis saleh baik secara langsung maupun ini di Taiwan lagi ramai online, betul? Betul. Ini cara agar kita jadi orang baik. Allah itu, kalau oke, okay, ini satu bukti bahwa memang perempuan itu suka yang berdiri. Tapi ketika aku butuh dia yang begitu berdiri semangat. Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik, itu caranya diberi pemahaman tentang agama. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW Mayuridillahu bihi khairan yufaktihum bidin Allah itu kalau menghendaki orang jadi baik Itu caranya diberi pemahaman yang mendalam tentang agama Agar supaya bisa faham yang mendalam tentang agama Satu-satunya cara harus rajin nga? Rajin nanti kita akan mempunyai kecerdasan yang komplit. Ini saya ulang dulu keterangan yang sering saya sampaikan yang dalam bahasa kekinian sering diistilahkan dengan intellectual quotient, emotional quotient and spiritual quotient. Understand? Sudah ngerti Bu? Stok aja minimal kan ngelekak no aku, ngelekak iwan tuh yo ganjaran. Karena saya ulang kata katanya tolong nanti semuanya semangat yes, oke? Okay? Yes. Kalau anda semangat saya ikut semangat. Tapi kalau anda loyo saya juga ikut loyo. Terutama mbak mbak, e. aku kan tergantung kamu tuh saya. Kalau kamu oke okay, aku sih oke okay oke -okay aja. Kecerdasan lengkap dan komplit dimaksud itu adalah intellectual quotient, emotional quotient, and spiritual quotient. Understand? mengangerti Yohus muka aja. Tak kasih gambaran simpel. Ibarat orang sholat, tingkat cerdas intelektual itu asal bener, syarat rukun dikerjakan yang membatalkan ditinggalkan, itu baru tingkat intelektual. Khusyuang tidak ada. Halo. Tingkat emosional itu kalau syarat rukun dikerjakan yang meninggalkan dibatalkan, sholatnya khudu dan khusyuk. Tingkat intelektual Eh tingkat emosional Kemudian tingkat yang tertinggi spiritual Itu ketika sholat tadi Diaplikasikan dalam sikap sehari-hari Setelah mengerjakan sholat perilakunya menjadi lebih baik Allah SWT, Allah SWT, Allah SWT. Ibarat yang yang baca istighfar Astagfirullah Hal ajin Itu membacanya benar Falsih, tartil Sesuai dengan kaedah-kaedah tajwid itu tingkat intelektual bagaimana melafatkan sin tsa wain fa ra lafzul jalalah tepat membacanya bukan as itu sin besar as liru tapi kecil as kemudian za ini beda dengan t karena za has fil firullah hal amin ah, ini baru intelektual Karena hanya berkaitan dengan kefasihan Berkaitan dengan tajwid Mohon maaf Fasih lesanya Belum tentu fasih pula hatinya Kadang ada orang itu lesanya fasih Tapi hatinya tidak karu-karuan Salam Masya Allah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tapi kita akan mengucap doa Matanya pelorok-pelorok Halo Halo ada orang itu lesanya fasih tapi hatinya ndak fasih. Salat tuh masyaallah Fasinya luar biasa. Baru takbiratul ihram medeniwo. Tangan diangkat kek kaku ngeceteng. Amin. Ah, Aku acibau. Wow. Malaikat tuh sampai bingung. Jarine malaikat itu takbir apa jadi kiper. Lesanya fasih tapi ternyata ini belakrak tekan dinding Ini baru intelektual Halo halo. halo. halo. halo. Tingkat emosional Itu kalau istighfar tadi penuh penghayatan Dibaca lesang Dihayati dalam hati yang mendalam Jadi lesang baca Astagfirullahaladzim Itu hatinya Mohon maaf segala dosa Mohon ampun dengan sungguh-sungguh segala dosa kepada Allah Sambil istifat, Astaghfirullah lagi, Sambil laporan, Astaghfirullah lagi, lapor, mendem, lapor no, Astaghfirullah lagi, lapor, bendaan, Astaghfirullah lagi, lapor, selingkuh di penyakit umum ini. Laporan kabeh. Halo. Woi. Seguruh lagi lapor. Nolong duitnya majukan. Ora-ora. Laporan ini kameranya emosional. Nah, tingkat spiritual itu ketika istighfar di play orient. Oh, ya. Dan ngerti, diaplikasikan dalam aplikasi orang ngerti. Berarti. Setelah istighfar, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya meningkat baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Ini namanya komplit Nah dengan demikian, Halo kita nanti bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. Makanya rajin ngaji, kumpul lama ustadz, kumpul lama kiai. Oke, kita ajak nyanyi dulu. Doa oh, ti. Si iwang nang ngono. Heh. Sik. Ya oh, enggak ngerti karepku itu lho lho lho. Enggak arepku dituku malah aku lali sisah. Coba. Tonggo ati. Go oh, niki <Sihir> karo lawi eling-eling 0505 tombati kumpul kiai no lho maksudku kumpul sinten Pak yeah. kumpul kiai kumpul kiai itu persisat kumpul lama nabi omong-omong bareng kiai itu sama dengan ngomong-ngomong bareng nabi Mujalasan dengan kiai itu ibarat mujalasan dengan nabi memandang wajah kiai sama dengan memandang wajah nabi. Tapi yang kiai beneran? Kiai sen temen, dasar ngomong ini bukan kiai, Pak kiai. Nunggu Pak terus gerai kiai. maaman Orang itu besok di akhirat Akan dikumpulkan dengan Siapa yang disenengi Dan dikumpuli waktu di dunia Kalau di dunia senang kumpul lama ulama Besok di akhirat pun Juga akan dikumpulkan sama kiai alam ulama Insya'at Insya'at Nah agar supaya Kita bisa benar-benar Kumpul sama kiai, kumpul sama ulama Dunia dan di akhirat Aku pesen kalau zaman lagi pulang ke Indonesia Kalau soan ke Ustadz, soan ke Kiai Ke rumahnya Kiai Ini kok Jokulino kok uang-uang to Meskipun yang kudung kalau nyangkeng, Usaman kok salah terus loh. Nyangking pertanyaan Ini urusannya ngaji lo, Nyangking gunung ini urusan ngaji ada yang jawab tuh malah nyakai ngamplot ngonasin terang-terangan duit berarti selama ini sama negatif penilaiannya sama Kiai gue anggap Kiai aku materialis itu beroran benar gue pikir Kiai ini karu duit dan terus oke Terusin dulu nyanyinya kiai Itu kalau Ditransit ke bahasa Indonesia ya Obat Bentar Langsung selamat Oke sambil kita Langsung selamat Ya weh sudah apa-apa Tampil berinfaat Benar, benar, benar, benar Suaranya dicos saja Di, aja. di no, enggak usah di-infaat Enggak, enggak, kalau yang hatinya Nanti Tapi kalau di-infaat malah jelek Insane hmm. Wah, itu enggak ketepan berotong Kalau berinfaat gitu no Yuk, di-brol 1, 2, 3, yuk Insane nya diganti. Halo. Dudu diganti kan. Kakaknya diganti tonggo, pati, kumpul. Iya. Iyai. Itulah Ayo mulut-mulut Masa nanya Jolawat Badang Yuk Jolawat Masih-masih oleh Biji Klimolas Gak ada solawatan Gue Makanya mulai dulu Aku gak pernah tertarik sama laki-laki Mbak, itu kan Ada resnya lagu itu, yuk bareng Bialah Biasi lo dia, ya. kata katanya tak ubah halo, soponge serket ngaji puripe bakale ngaji artinya aji itu mulia rajin ngaji pasti akan jadi wong sing ngaji jadi orang yang mulia dimuliakan Allah dimuliakan sesama manusia bukti yang rajin ngaji jadi ustaz ustazah jadi kiai jadi bunyai, baru datang aja udah dikawal pasukan norong-norong ala nah, karu-karuan bro itu jangan diremehkan itu teman-teman saya yang kayak gitu penampilan luarnya seperti itu sama enggak tahu kalau dalamnya lebih parah halo bro halo bro halo siapa ngerti kurang apa Sunan Kali jaga ketika masih jadi beranda lokal jaya. Tak nah, karo-karuan itu. Tapi begitu dapat hidayah dari Allah lantaran Sunan Bonang. Malik drastis jadi Sunan Kali. Ini teman-teman saya masih seperti ini. Jemburis-jemburis. Ini nanti kalau hebat nanti hidayah Allah turun bisa jadi Sunan Jogokali nanti. Allah Muhammad pokoknya kalau rajin ngaji, hidupnya jadi mulia dateng aja udah dikawal halo halo apa yang duduk aja, ditaruh di tempat ada kursinya orang layak saya coyo sampe contoh, jaminan ini jajan ini, wadah ibering baiklah minumnya air mineral botol, buatmu Udah BW, biasanya orang yang rajin ngaji sama yang tidak rajin ngaji, rajin nuntut ilmu, tentu saja jadi Ustad, jadi pejabat kayak gitu, enak dimuliakan, pangeran ini ditambah ilmunya ditambah jadi alim butuan He rajin ngaji jadi ustaz usadha jadi kiai punyai kebutuhannya dicukupi nama Allah Pemay yeah. apik mobil duwe bojo ayu makan enak kerja ndak sorak kowe tau rono kiai gelek bekecot apa kiai nyuluk kodok ndak ada nyantai tapi cukup halo Insyaallah nanti kalau sama rajin ngaji, tambah rajin ngaji, cukup pasti cukup kebutuhan jamiat. Ya? Allah ini yang jamu Indahnya teh pirahmati asrahti syafa ati. Yuk, selamat. Selamat Saya alamahkan Allah mesti. Kesiannya, impaknya nanti di pertengahan. Tapi kenapa dia sudah minta, tidak masalah. Mohon maaf. Kadang lagi nyanyi gaya gini ada yang mengelokkan. Mau senalo? Oh, itu ustaz kok nyanyi, kiai kok nyanyi. Maaf, tengaloh ibu ane nih. Canggung macam ini, gak isok. Lihat dulu dong, yang dinyanyiin apa? Kalau yang dinyanyiin lagu religi, ada filosofi, ada kandungan makna, bisa dicerna, diamalkan, manfaah, maslahah, ada berkah, kenapa tidak? Tidak <Syukur> nah, kayak itu, maaf. Kalau lagi di, di Indonesia di Jawa khususnya, habis adzan sambil nunggu orang-orang datang untuk sholat berjamaah, itu kan diisi pujian dulu, betul? Itu kan juga nyanyi Tapi isinya nasihat, Isinya petua Isinya pitutur Itu baik apa baik? Baik hey. Makanya sedikit-sedikit ngomong ini bit'ah Ini bit'ah ya. Cangkem mengawur Sorry Cangkem-cangkem deh Ini termasuk estafet dari metode dakwah para wali Kan ini sekarang lagi banyak nih Yang Tawil Bid'ah, Yasin Bid'ah, Istiqhosa Bid'ah, Peringatan Maulid Nabi Bid'ah, Sulawatan Bid'ah, kan lagi banyak. Maunya enggak gitu, tak urut. Islam bisa merambah ke Nusantara. Halo? Itu yang membawa para wali, betul? Para wali itu dalam berdakwah Neng, boga direkenok. Lihat kondisinya masyarakat itu gimana? Di antara metode dakwah dari para wali itu sehingga bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat kala itu itu pakai persuasi budaya yang sangat lembut, tanpa konflik, tanpa kekerasan, tapi lewat budaya. Di antaranya pakai tembang. Sampai sekarang pun zaman sudah ke Taipei, zaman sudah ke Taiwan, sampean masih ingat betul itu banyak tembang warisan dari para wali, ada tembang yang judulnya Ilir ini ada jamuran, ada padang, bulan, ada gundul-gundul, onok cuplek-cuplek, onok suluku-suluku, onok turi-turi, masih hafal kan? Ini metode dakwah dari para wali. Tolong diperhatikan, para wali dalam menciarkan Islam di Nusantara ajak-ajak iman, ihsan, ya dari kalimatilla ala tihyan itu memang. Kayaknya dipilih-pilih, dipilih-pilih, tapi ternyata enggak dipisah. Ini agama, ini budaya, ini Islam, ini tradisi, ini Muslim, ini beribumi. Itu tidak dipertentangkan, tapi dipadukan, dijodohkan. Sehingga masyarakat bisa menerima Islam cepat meluas. Dan di masyarakat bersatu, kuyuk, rukun, tentrem Maka majlis ta'limu Kalau kepingin bisa bersatu, kuyuk, rukun, tentrem Ibu kan undang kiai ojo anda Jangan sembarangan Nah esok kiai saya model ini Ini Model nge-neki itu model kebijakan para wali ngono lho bro Halo. Saya ngomong model nge-neki lah Gak ngomong model Angkor Zahid kan Halo. Kok pengennya temen ngong Angkor Zahid bukan Kiai kok Model nge-neki itu artinya model kebijakan para wali Jadi jenius jamaah yang macem-macem Kelompok macam-macam etnis, macam-macam ormas, macam-macam partai disatukan, tidak memperbesar perbedaan, tapi mencari titik kesamaan dalam hal-hal yang sepakat, kerjasama bareng-bareng. Halo. Merah itu kuning itu coklat, tapi kalau ada hal-hal yang tidak sepakat. Asamu saling menghormati, saling menghargai, abisnya. Ini kebijakan yang harus kita contoh. Kayak yang ini, dulur-dulur gigi mau, kok hadrohan bro ngeplai terbang. Do ya lo, ini terbang kok buka plai. Ini juga kebijakan dari para wali, para kiai dulu, mas. Kalau sampean ngeplai kok ngeplai uong, itu namanya biadab wong kok dikeplai biadab nah para wali para kiai bijak daripada ngeplai wong dosa dialihkan ngeplai terbang cakemengmu eh. nanti abuh tanganmu ramah salah akhirnya tidak lagi biadab tapi malah beradab Jadi peradaban Sampai sekarang jadi budaya Lagar tidak sia-sia Sekedar keplak-keplak rebana saja Tanpa ada artinya Dibarengi dikir Dibarengi sholawat Sehingga berkah ada pahala Paham tak? Ini seperti ini Jangan dikatakan terus Dit-a-bit-a-bit-a Ini baru direkeno Sama takkan dani yo. Ono penyanyi Nasrani dia agamanya aslinya. Di London Inggris namanya Kit Stephen. Ini sekarang udah masuk Islam ganti nama jadi Muhammad Yusuf Islam. Tu dia yang di London Inggris tu masih baru belajar Hadroh Hamarobana Masolawatan. Sama di sini udah mulai itu Mbak Bay Bianus do Solawatan do Hadroh. Berarti secara budaya tua kita daripada mereka. Tapi sekarang terbalik anak-anak tuh malah yang dicontoh budaya-budaya mereka kehilangan jati diri, tradisi-tradisi tinggalan walangu salahful salih itu malah ditinggalkan. Woi. Woi. Woi. Kayak sampean mbak-mbak, ibu yang udah punya suami, sampean ngerawus suami itu juga biadab itu namanya. Suami kok dikerawus sampean nyelatu bojo itu ya biadab. Wong bojo sing netengi kuwe kok. Terawas itu bagaimana, biadab lah para wali dan para Kiai bijak, sekarang podo podo, Ngubah lambe Sama-sama keluar suara Keluar energi Yuk, kawan kahlilan baik Kawan yasinan baik Kawan isi wotah Kawan zikir Kawan sholawat Sehingga bibirmu tidak lagi Biadab, tapi beradab saya. Berkah Ada nilai pahala. Maka sekali lagi kalau ada yang mengatakan Itu orang Rikir itu baca kalimat toibah Orang tahlil kan juga baca kalimat toibah Betul? Solawat juga mendoakan yang dibaca baik Ada yang mengatakan itu Bikam syirik macam-macam Jawab No, I reckon you Orang kita yang kita lakukan baik Iya kalau misu-misu itu jelek Halo? Halo? Hidup di zaman kayak gini Lebih-lebih zaman di negeri orang Banyak sekali ajaran-ajaran yang menyerang yang, yang menyimpang dari akidah Alusuna wal jamaah Hati-hati saya mengingatkan Tolong diperhatikan Sekarang tuh banyak aliran-aliran Yang sesat dan menyesatkan Banyak tuh yang menyimpang dari akidah Alusuna wal jamaah Oleh karenanya saya pesen Halo Kalau baju zaman boleh beli yang baru Pakai mode yang baru Manggak kalau rumah boleh bikin baru, tipe baru, monggo, kendaraan boleh beli yang baru, tapi untuk ajaran agama, akhidat, ikut yang lawas. Selamat sama ya, gak usah ikut yang baru, cenganya aku model-model, model-model siapa nuturinmu malah modal lu kadang-kadang mereka itu berani menyalahkan Imam Syafi'i. Imam Jawi Syafi insyaallah satu imam mazhab yang diakui oleh ulama sedunia. Kadang berani ngomong Imam Syafi'i itu salah. Subhanallah. Padahal yang berani menyalahkan itu kepandeannya. Sek luwe binter Imam Samudra. Kok berani menyalahkan Imam Jawi langgrege wong kok tidak oleh yasin tidak oleh manafit tidak oleh solawat tidak oleh tapi ngebom moral bobo, yang ngebom mengawur, masjid dibom mengawur, gereja dibom mengawur, wiara pure tempat-tempat ibadah dibom, hotel dibom, sekolahan dibom, pasar dibom, yang dibom mikari wisi umum. Ini nanti kalau wisi umum dibom, ada orang luar watang, arniesi nurawani, maka saya ulang. Bapak E tolong Bapak E Kalau baju boleh Beli yang baru Mbak Beli yang model terbaru please Biar kelihatan modis gitu loh Nasal Red detail untuk teman-teman Mongo Mode baru Gaya baru Mongo Asal tetap nutup Nutup saya betul betul saudara-saudara saya walaupun di negeri orang tapi bersama muslim semua Inilah orang tua penghuni surga Allahumma. Ini adalah wanita-wanita surga Allahumma. Allah, Allah. Tapi mohon maaf, zaman pakaiannya kayak gini, itu di mana-mana pakaiannya gini apa di pengajian Tuhan? Kalau bicara nasihat belajar kawan-kawan, <SILENCIO> loh, saya sekedar mengingatkan, bukankah, halo, cerita Muhammad diseh, Rasulullah udah mengingatkan, salah satu faktor penyebab perempuan masuk neraka itu gara-gara aurat betul, betul, jaga semampunya, wassalamualaikum oh, warahmatullahi wabarakatuh. Ini memang zaman akhir Rasulullah sudah memprediksi nanti banyak nisaun kasyatun ayyatun ma'ilatun pemila ruusuhunna kasminatil buktil ma'ilat. Hei, ramal tia bos. Aku muatkan sahaja ramal tia. Banyak perempuan yang kelihatannya berpakaian tapi sebenarnya telanjang. Ketoe pakaian tapi sejatine wuduk. Kok bisa? Iya Memang pakaiannya model transparan, tembus pandang, nyerawang, merancang, menantang, merangsang, bikin tegang. Nyo gede kadang ngobor-ngobor, tapi baning loh. ora ra gapak. Ana wong Mbak jare itu sudah takun dipanggil ustaz. Ate yo senok. Kalau lagi lihat perempuan yang ga epak yang model kayak itu tuh hati saya ya Allah senang. Maksudnya senang nasihati tenang nuturi. Ya Allah. Kadang-kadang dhukur itu gelekeane sak sore dodol. Seng tangan si nabung, seng jiwa kelut Waduh, boleh berceloteh. Boleh ambigu ini, jadi kita untuk untuk koyar mencolok. Sumpah, mas, aku lagi tak model gunung. Bisa saya cuma doa dan doa. InsyaAllah mungkin Ya Allah, moga-moga dicolok dikire. Kita friasi dulu. Wanita ni sekarang perempuan kadang kalau gak gitu pakaiannya itu modelnya melefet nafet full press body itu bahasa inggrinya kan pateng pecotot aneh-aneh tuh kadang ngisor rapet dukur mengo dukur rapet ngisor mengo, ngisor dukur rapet tengah masuk angin ada yang pakai rok mini yang atas kurang ke bawah, yang bawah kurang ke atas wuih Oi. Nanya wong 11 sunan sunan aja yo Iya, karena sebaik-baik pakaian perempuan, itu bagi laki-laki masih lebih baik kalau dia enggak berpakaian. Napa enggak boleh toh, Pak, berhias berdandan bagi perempuan boleh, tapi jangan overacting. Jangan berlebih-lebihan bukan al memberi batasan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula jangan tabarut sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu overacting. pakai parfum boleh enggak boleh tapi jangan berlebih-lebihan dua botol dipakai sekaligus kan menutup mabel mesti dirasa ni Mayat mayit sendiri gitu pakai bedak, boleh, tapi jangan terlalu tebel 25 cm bui pakai lipstik boleh enggak? boleh, tapi namanya pemanis bibir ya, sekedar aja jangan berlebih-lebih anak bang, bro. anak merah membara, kayak habis makan darah itu cewek, apa Dracula om oh, perempuan sekarang itu aneh-aneh dulu mbak, dulu Perempuan itu kalau kepingin kelihatan indah bulu matanya. Bulu mata tuh bahasa Inggrisnya eye. Hah? Itu itu bahasa Jawa. Kalau bahasa Inggrisnya eye. Itu dulu, dulu. Itu cukup pakai jepitan, jepit, baru menuh dijepitkan. Baik indah, Kita balik paling kepetin gelapir gelap mentir tak gali aku ya abon tak gali aku ya ketat juga aku harus meleng lipatnya jadet-jadet kamu soalnya tau nyoba aku sempat penasaran aku sih rasanya yang aku tak tempelin kalau aku itu baik aku harus meleng jadet-jadet yang kamu kok digaing tidak usah aneh-aneh lah Halo Halo Pokok koridor agama, undang-undang syariat Ngutup Ngutup aurat Diingat, diingat dan diingat Rumah boleh beli yang baru, tipe baru, pokok jangan Jogente Kendaraan, motor, mobil Boleh beli yang baru, pokok jangan korupsi Bukan niat pamer, gak boleh niat sombong Tapi niatnya mensyukuri nikmat Allah Wa'an Madini Ahmad Yorobika Fadis, jadi tak sampaikan Kalau waktunya cukup Iya, iya, halo, halo Halo Masa bukit banyak Mobil tahun berkebut Cetewek ngelontok ente Banewek gano karibah yang ngetok ngarep digawe gawek Ngetater nndak, kenek, kenek Pengisongolikur lah dia kenek Kabanti setater, kawatak setater lagi, kawatak nampak bawah rumpus, kawatak pencong oligor lagi yang kena. Jem, jem, jem. Begitu kena peter Gassim, Lampu, Kroko, Kroko, Kroko, Kroko, Kroko. itu peter kasih melabuh prok, prok, prok, prok, prok. Menguilawangin duka, di ciri toyong pasang plastik kayak batu di semalaman. Monggo, monggo. Yang baru monggo. Tapi sekali lagi, urusan ajaran agama, urusan akidah ikut yang lawas. Selamat Allah Amin. Ulama Syekh Al-Muhammad. Kemudian diangkat dikit guru kolomannya. Maka tadi saya nembang itu metodenya para wali yang sekarang diteruskan oleh para ulama jujur. wuih Lagu-lagu itu yang religi Tidak apa-apa Lagu-lagu yang kena, saya sendiri senang Misal Kita mau mengungkapkan rindu kita kepada Rasulullah Cinta kita kepada Rasulullah Tapi kita enggak mengerti Dalil Arabnya Dia pakai dalilnya bimbo Rindu kami Pada ya. Kerinduan yang luar biasa kepada Rasulullah Berapa jarak Darimu ya Rasul Serasa Dikau di sini Betul-betul merasakan Kehadiran Rasulullah Cinta ikhlasmu Pada manusia Bagai cahaya Semua ruga Pada nyawal Oh, tidak insya Coba biar semangat dong Pak. Coba ini lagi, lagi. yang semangat. Tutup penpotolmu, tutupkan. Eh, mainnya aku, aku jemput. Berani. Bersama-sama Menghidup nah, Kusatai Bersama Kusatauan Kusatai eh. Ketua itu aku disini sekali Wah ini disana ini kutus, kutus. Ini tidak bisa kalau dicat Ini ginian kau dah ini Subhanallah Ini Woi Woi Woi gini Sone kau dah enteng Aku tidak ngoyong-ngoyong Woi maka ini kita rajin ngaji, rajin ngaji, rajin ngaji. nanti bisa bisa mendapatkan ilmu dari mana saja. kan sumbernya segala ilmu itu ayat-ayat Allah. ayat Allah itu ada ayat Kitabiah berupa Al-Quran ada ayat Kauniyah, bicara alam, jagat raya semesta ini termasuk diri kita. Ini ayat-ayat Allah yang apabila kita cerdas membacanya, cerdas itu yang cerdas, <tuk> orang yang cerdengkur. Maka kita akan mendapatkan ilmu yang luar biasa, ada hikmah, ada rahasia di dalamnya. Allahu wassalamu ala Muhammad. <tuk> Ini boleh serius, tolong menantikan. Oi. ayat Allah, coba. Allah dalam Al-Qur'an berfirman sederhana banget. Wa <tuk> <Susuk> Dan sesungguhnya Allah yang membuat orang tertawa Allah yang membuat orang menangis Ini ayat kalau disampaikan ke orang bodoh Dia omongi Allah yang buat orang tertawa Allah yang membuat orang menangis Maka jawabannya We so we Kayak prien Kepeng usia Allah Padahal ini ayat Taujit, ini ayat yang luar biasa. Allah yang membuat orang menangis. Allah yang membuat orang tertawa. Jawa aku tanya, dunia ini isinya ratusan negara, betul? Masing-masing negara punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Indonesia saja itu terdiri dari ribuan suku, setiap suku punya bahasa sendiri-sendiri, betul? Tapi perhatikan. Wong Sa'ndonyo yang bahasanya ribuan itu namanya nangis dan guyunya sama <SILENCIO> ayo coba orang Indonesia sama orang Taiwan nangisnya sama apa beda? <SILENCIO> sama ketawanya orang Indonesia sama orang Inggris sama apa beda? <SILENCIO> sama masalah orang Inggris ya. buyuh ini ya. si Indonesia <SILENCIO> Ini menandakan kekuasaan Allah Coba, Bapak Ibu misal Mbak-mbak mas-mas Kalau kita kepingin jadi orang yang ikhlas tanpa pamrih, Ikhlas dalam beribadah Ikhlas dalam berjuang Ikhlas dalam beramal Ikhlas dalam memberi Ikhlas dalam berbagi Tidak berharap ucapan terima kasih Tidak berharap balasan Tidak berharap imbalan Kita bisa belajar dari matahari Kamu ingin mengarang ini Saya ingin mengarang ini Maaf, soalnya saya ingin Oke, okay, matahari itu memberi pelajaran kepada kita Perhatikan, matahari itu tiap pagi dia meletak Apa meletak ini? Ya weh, metu dari wetan Terus memberikan sinarnya yang sangat bermanfaat Kepada apa saja, kepada siapa saja Terus dia memberi sinar, memberi dan memberi. Dia berbagi sinar, berbagi dan berbagi. Meskipun yang diberi sinar tidak pernah berterima kasih kepadanya, matahari tidak peduli. Taman bertinol oleh sinar yang seringe, gitu kan? Pernah, Matur turun. Matahari tidak peduli. Mau kamu terima kasih, mau kamu nggak terima kasih, aku tidak ngurus, aku tidak ngerekan. No, I reckon you. Pokoknya niatku ngasih-ngasih dan ngasih, memberi-memberi dan memberi. Aku nggak kepingin ucapan terima kasih. Maka Rasulullah itu digambarkan sebagai matahari, antasamsud. Engkau adalah matahari, kurang lebih seperti itu di antara gambarannya. Orang yang hatinya baik, mau disikapi baik, mau disikapi jelek oleh orang lain, dia tidak peduli, dia tetap baik. Dia api iwang yo, api dia le iwang yo tetap. Orang lain bersikap baik dibalas kebaikan Orang lain bersikap jelek dibalas dengan kebaikan Maka sering saya sampaikan Wong api iku filosofi nekoyo uyah Uyah sing api, iku uyah sing asin <SILENCIO> Apa salah omongan saya? <SILENCIO> uyah sing api iku uyah sing asin Uyah itu asin, diasini uyahnya asin Meskipun tidak diasini uyah tetap asin Uyah tidak pernah mikir tidak ada, aku kalau diasinin mau asin aku Tapi kalau tidak dihasilin, mau hasilin Tidak ono, Itu yang tidak gue beha, itu biasa Aku janjanya apikan, Mbak Nyongnya, nyongnya kak Aku ngomong Ngapak orang isu aku Nyongnya ku aslinnya apikan, Mbak Koko wongnya api, koko sampah napi-api-api Nanti sampah tidak film api-api yang mau kan api itu bukan orang baik Biasanya seperti itu kok Aku kiasuhnya apian Mbak, pokok wangi dalam api karung aku Aku nyapi Anda wangi dalam api karung aku Aku dikeluarkan api karung wangi Aku nyimut Ini ini bukan orang baik Halo Halo Maka orang lain baik Mau orang lain jelek Tidak peduli Kita tetap membalas dengan kebaikan Teorinya Biar anjing menggonggong Kafilah tetap Berlalu Anjing itu gambaran orang jelek Kafilah itu gambaran orang baik Kenapa anjing menggonggong Karena kafilah berlalu Kenapa kafilah berlalu Karena anjing menggonggong Kenapa kafilah terus berlalu Kok tidak ikut-ikut menggonggong Karena kafilah bukan anjing Kalau sama-sama menggonggong Berarti sama-sama Makanya -sama? uang Dilek uang kok bales elek Iku asli podoh asun Oke okay, misal Misal mohon maaf pak kadehi, ini biar ingon-ingon sampeyan semakin sabar harapai sebentar sampeyan misalnya, dia lhe ikonco, di sama temen wis, ditelanjangin habis, kita lhe kan sampeyan apa lewat pajebok apa lewat ema il apa lewat tweet error lewat apa aja Sampai yang dijelek-jelekan, difitnah macam-macam, diterlanjangin habis, kejelekan sampean Tenang aja, balas dengan kebaikan tuh teman yang jelek-jelekin sampean Santai aja, Galih. Ngapain susah orang sama, nggak kalong sama, nggak kerep sama, nggak keruwak. Emang masalah buat lo? Santai aja, Galih. Sampaian difitnah orang, dijelek-jelekin orang, sampean gua iso nompo, lego legowo rido. Demi Allah, itu alamat sampean akan mendapatkan rezeki yang banyak. Demi Allah itu alamat sampean akan mendapatkan anugerah yang besar. hidup Iki sampean akan berkah. Pokok syaratnya kalau dijelek-jelekin difitnah, nompo, lego legowo rido. Nyawang elpa. Anjene angge, tapi kalau zaman bisa itu luar biasa. Coba kita bisa belajar dari pohon mangga. Tahu pohon mangga? Pohon mangga itu wait peleng. Nah, wait peleng itu pohon mangga. Coba pohon mangga itu kalau daunnya terlalu lebat, daunnya terlalu rimbun, terlalu rindang, jadinya oh. Wang Jowo nek godonge, kok okay, okay. oh, ketel tuh, ngojok oh, so ketel kok liangnya. Kamu ngomong ketel hatiku siap-siap Ganti bahasa yang lain Kalau daunnya terlalu oke Itu buahnya gak bisa banyak Kake yang godong Woyen gak iso oke Iya, maka biasanya Menjelang musim buah Ini sama yang punya, pohon mangga dilukai dulu Dipangkas dulu Dirempesi disi Dirembasi disi Setelah dipangkas, dilukai, dirembasi kembangnya api, buahnya jadi banyak sampai dipangkas sama temen, difitnah dijelek-jelekin, gak karu-karuan sama temen kalau sama nisah nompok, bisa menerima itu alamat, sampai akan berbuah banyak sekali iya, ditolini sama majikan nisah diterima pas rakyat Allah temen insya Allah itu akan dapat ganti yang luar biasa kok gak nemen-nemen, temen-temen -nemen lapor, oke halo, halo kita itu kadang ndak dilokke cicit di wis murang-muring dilokno sithik wis ngamuk kita itu kadang, kadang kena dikit udah naik tensi kalah sama pohon mangga kita itu kadang, -kadang dilokno siki wis mutung tersinggung kok kalah sama pohon mangga pohon mangga itu dilukai dibangkes dia semakin produktif kok dan hebatnya lagi Bapak Ibu Mbak-mbak Mas-mas pohon mangga itu dilempar pakai batu dia membalas pakai mangga Jangan ngapian tuh dia, dilempar pakai batu dia Balasnya mangga Diantem batu balasnya pelem. Sampai yang gak kan dilempar Ronde-onde balasnya Allah Ronde-onde tengih ya dikenal Ini Yotik, dia tengih pasti Ganti roti kayak no Ini namanya kalah sama mangga Duh kan sebenarnya Tugas kita itu berbuat baik Yang so. berapa ternyata Duh baljaza'u ihsani illal ihsan tidaklah balasan dari perbuatan baik itu kecuali kebaikan pula artinya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak ya kita harus berbuat baik yang banyak lebih dulu Jangan berharap dapat kebaikan yang banyak Kalau kita tidak melakukan kebaikan yang banyak Uy. Uy. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain Ya kita harus berlaku baik dulu sama orang lain Kalau kita ingin disikapin baik oleh orang lain Ya kita harus bersikap baik dulu sama orang lain ba Mas, kalau Anda ingin dapat senyum, gampang Ketika ketemu orang, senyumlah Maka Anda akan dapat senyum, orang itu pun akan senyum sama Anda Aku mari praktek ini nah, Aku ingin di pesawat Aku itu kan enggak pate Iso baca Inggris kan Iso kume I love you talk Kalau you mainet You my mainet I sing on the two-tuleng I belum nyu. Aku ngising nendukur watu Watongguling Aku keceblok ban. Iso kume ikut Duduk sama orang asing Di cipelah saya itu Di pesawat aja senyum Dia senyum juga Malah senyam senyum, senyum tahu Setiap ketemu saya senyum Setiap ketemu saya senyum Ketika kita ingin dapat senyum Ketemu orang Senyumlah Maka orang itu akan senyum sama anda Masa kadang bantah Lala po, Mbak iku lihat ketemu aku kok nyabrut Anaknya mbak iku ketemu sampe yang nyabrut Soalnya sama yang so, ketemu mbak iku ya Ini enggak mudah Enggak, ter enggak terbantahkan ini Kok idenya jelas Dalilnya jelas kok Al nyabrutu Bil nyabruti Nyabrut akan berbalas dengan kenyabrutan Oh iya ibu, mbak, kalau, mas, enggak enak isu hamil coba aku tanya lo, mbak, enak? kita ganti, mas, mbak, kering mobilnya. makanya dari tadi itu konsentrasi mata saya itu terus kesini. soalnya aku tuh setiap melengakurin ya. Ya urap lu. Sama dia di sini kok segel gitu. Ya, oh, enggak sempat nih. Ada apa, -apa dengan Mas? Halo, Bro. Ini Mas kalau ingin istri Mas luar biasa sama Mas, mudah. Mas luar biasa dulu sama istri, asal Mas bisa luar biasa sama istri, istri kita satu zulat di daerah. ini sampai Rasulullah dawuh gini. Istanzilur rizqa bis sadaqah. Turunkan rizki dengan bersedekah. Artinya, kalau kita ingin mendapatkan rizki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Allahu ma Allah Muhammad. <tut> ini kan bertentangan dengan teori ekonomi. Kalau dalam teori ekonomi ketika kita ingin mempunyai yang banyak, pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran sesuai kelakuanmu lah. Ini resep Rasulullah enggak. Kalau kita ingin mendapatkan rezeki yang banyak, keluarkan dulu sedekah yang banyak. Mesti bantah lantek, Pak. Ya wong jaji saulan eme. Tidak ya, kau terus, tak kau terus, tak kau terus, tak kau terus Kan habis, tidak Tidak akan habis uang yang disedekahkan Satu bukti Bukti nyata, ya. survei membuktikan Tidak ada ceritanya orang jadi kere gara-gara sedekah Betul? Kalau ada carikan aku, tak masukkan muri nanti Kalau tambah kaya, tambakaya, kaya, tambah kaya akan rugi, justru semakin untung, semakin bati, semakin bati, semakin bati. Ini janji Nabi, tidak akan rugi Halo? Halo? Halo. Misal sampai yang punya bibit jagung sak piring dikurangi sak gegem, buang neng persawahan ini bibit jagungnya habis atau jadi tambah banyak? Tidak akan rugi, tidak akan rugi, justru semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak dan semakin banyak. Ini dalam gelas ini ada minuman. Selama isinya gelas ini masih penuh, kira-kira diisi lagi apa ndak? Tidak ya, mungkin diisi, tidak ada gunanya orang masih penuh, tidak nah, kalong gelas. Allah gitu, Allah ngasih rizki ke kita itu penuh sesuai jatah. Allah ngasih rizki ke kita itu utuh penuh sesuai jatah. Gak mungkin dikurangi sama Allah, gak mungkin dintet sama Allah. Allah gak mungkin korupsi. Yang suka korupsi itu, bos bola, bos bos opo, bos opo. Allah kasih penuh cuma ada yang dikasih dikit miskin, ada yang dikasih banyak jadi kaya yang <Sat> miskin halo kabatik rumah not petani melarat kabei memang dasarnya orang ke luar negeri itu kan cuma dua kalau tidak kekurangan ya kekurangan namanya loroi Satu karena kekurangan Dua karena kewirangan Kau berkara putus cinta Kau berkara dihutang Gak iso nyawur Halo Ini dicatat sama Allah Luma andaikan kita didagir jadi orang melarat Jangan sedih Wong melarat itu dikasih dua keistimewaan minimal oleh Allah Satu wong melarat itu dongannya mandi Cuma sayang wong melarat itu orang pati geleng dong Kudu mureng mureng Para koben dong Isinya pegel tok dua orang melarat itu masuk surganya lebih dulu daripada orang kaya orang kaya ahli ibadah orang melarat ahli ibadah itu nanti masuk surganya duluan orang melarat terpautnya 500 tahun ya suwe ceng melarat-melarat itu menebus warga di seneng-seneng karo lebus june woi pelayon, woi buyon, woi keramas suwe si an wakil tajain semuain lo bunis Wardo kasihan <SILENCAN> sampai yang TKW TKW itu lo nanti masuk surga kesampean paling nanti dihisap urusan apa sih di mana kerjamu beres Gajimu? alhamdulillah beres Ibadahmu? alhamdulillah sholat aku Ramadan juga puasa yo Iswardo weh itu panggil apa kerjamu di dunia wakil kepala Pak AD. berapa? Sekian. Zakatmu berapa? Sepedamu berapa? Iya. Maka, oi. Kalau di dunia ini orang melarat nunut sama orang kaya, besok di akhirat dibalik. Orang kaya yang nunut sama orang melarat. Karena orang melarat itu mau masuk surga, dibilangin sama Allah, "Hei, wong melarat, bia nawamu apapun dek donyo kari bina pombe yeah. kari karong suge kendaraan ku kalo orang kaya setahun ganti 10 kali 20 kali bisa orang larat 30 tahun pancet kontel lawa sih namanya gl bro genjot langsung pura -pul. rumah kalau orang kaya setahun ganti mode beli tipe terbaru bisa Kalau orang larat 30 tahun pancet omah sedeng brosoti kere ada jejaka suge rapi musim disini saya pilih cewek, ya apa kelakon? Om sugek ini enak malah kita bentar Bagaimana? Keluar dengan melarat Ya keburu Kaya keburu ramah ini Tapi habis dano sinyalin Buatlah Maka, saya jokoh, om sugek Rapis di sii, tapi jaga kok melarat Ya uman korek-koretan Karena di dunia Model Mereka akan menunggu orang Melarat apa-apa kalah cepat kerana orang Suge Besok di akhirat dibalik sama Allah Eh orang Melarat, orang-orang di sini apa-apa kari. Saya ini tak disik no. Nah, melebus warga disik Cuma Orang Suge yang tahu api kerana orang-orang di sini Jangan Menunggu Eling Akhirnya saya lihat Harus aku pian tahu dikei kelambi karo Pak Harsono, tahu dikei duit karo Pak Harsono. Nah, Innak Pak Harsono ini prosesnya masih lama itu risapnya. Si antrian itu masih jutaan orang. Nah, akhirnya dapat panggilan di pasar nanti. Ada panggilan ditujukan kepada seluruh penduduk pasar, pengumuman pengumuman. Ditujukan kepada Saudara Harsono Dipanggil oleh Sumiyati Makan diajak masuk surga Sumiyati Karena dulu pernah kasih kerudung Nek uman Nek medbit yura iso Nanti masuk surganya Halo Jadi orang kaya tuh nanti masuk surganya Nunut yang melarat Amin. Mangkane, mangkane Saigi yo sama sih melarat-melarat Rumah-noki penting gak bawa melaratnya? di ono wong subie macem aja sama yang santai ya po po lah gak Popo. sama gak gak tolong aku gak pokok titen nih titen ono no aferat aku moh moh elok santai ya ini kalau orang kaya kepingin cepet masuk surga harus baik-baik sama orang melarat harus baik-baik sama orang miskin nanti mela Bune Suwarto digeret orang melarat atau digeret kiai Amin. 300 saat, 300 lama maka baik-baikkan nanti ya. so, oke, okay, tak kasih contoh ini gelas, isinya penuh selama isinya penuh, gak mungkin ditambah lagi Allah kasih rizki ke kita utuh, penuh tapi kok gak sama sekali, gak kita long ada mesti dibangun, gak dilong ada saudara kita yang kena bencana musibah ada yang kena tsunami ada yang kena banjir, ada yang kena gunung berapi kita ada rezeki, enggak pernah mau bantu, enggak pernah mau bantu, enggak dilong. Kata Allah, oh saya utuh, saya penuh, enggak kalong belas. Enggak mungkin ditambah sama Allah. Enggak mungkin ditambah. Enggak buat apa ditambah, enggak ada kunanya orang masih penuh jatahnya. Tapi ketika isi gelas ini kalong dengan diminum misalnya. Enggak, enggak tahu mungkin enggak. musuh yang itu mau menyedot. Ketua kami mengenai di sisi sana. Seorang nah, bukaan misalnya pantos-pantos saya kasih gelas diminum gendah ngono. Nggih, lho. Terus gaji. Tekan timo. Selama enggak kalong enggak pengen dicoba tapi ketika isi gelas ini kalong apa dengan diminum ini yang ngasih ngerti oh wis kalong ya Alamat ditambah lagi, alamat ditambah lagi. Apalagi isinya habis. Ini yang ngasih ngerti. Wah, tiba-tiba yang ngomong. Allah gitu. Allah ngasih riski ke kita itu utuh. Penuh. Ada musibah dibangun, kita elong. Ada yatim piatu butuh santunan, dielong. Ada saudara-saudara kita yang kena musibah dan bencana, butuh bantuan, dielong. Ini Allah ngerti. Wah, habis kalongnya. Alamat ditambahi lagi. Apalagi kalongnya agak. Okay. Allah semakin percaya sama kita. Ini gajinya cuman berapa? Ini kerjanya cuman tkw. Tapi Subhanallah, bisa bikin yayasan, jatemi piatu macam-macam Subhanallah. Ini Allah semakin percaya sama ya. kita. Niatnya kan dikasih lebih sama Allah, dikasih amanat lebih sama Allah. Kelihatannya gajinya pancet, gajinya tetap, tapi keberkahannya luar biasa. Anak-anaknya jadi solih solih hati luar Subhanallah. Ini nanti semuanya akan ditampakkan nama Allah Ibu bapak, saudara-saudara saya yang saya hormati Maka, halo Teori ekonomi itu beda sama teori agama Sering kali saya sampaikan, saya ulang Kalau dalam teori ekonomi, satu tambah satu sama dengan berapa? Nah, tapi dalam teori agama beda Satu tambah satu kadang sama dengan tujuh ratus Yang satu orang yang kasih sedekah Satu yang menerima sedekah Itu dilipatkan sampai tujuh ratus emang dalam teori ekonomi 9 dikurangi 1 sama dengan 8, tapi dalam agama ndak 9 dikurangi 1 kadang sama dengan 1 juta bahkan bisa lebih, kok bisa iya misalnya ada orang yang punya ayam betina 9 kurangi 1, kasihkan tetangga yang gak mampu, itu ayam betinanya tinggal berapa? kok 8 gimana lah ngitung sampe ayam songoknya akhirnya 2 rapi 6 kapok Nari Rabenan, mendok, mendok, mendok mendok Ndoknya dingkermi, dingkermi, dingkermi Netes, muanak, dati sapirang piram Jutaan itu Emang dalam teori ekonomi Kalau 9 ditambah 1 sama dengan berapa? 10 Tapi dalam agama anda, kadang 9 ditambah 1 sama dengan 0 Habis Taman 2 ayam songo ditambah garangan siji Jadi berapa itu ayamnya? Habis Maka orang yang bakil, gak pernah zakat, gak pernah infak, gak pernah sedekah Itu sama dengan ngingu garangan ente modonya maaf di sebagian harta benda kita itu ada yang bukan hak kita haknya yatim haknya fakir haknya masjid haknya pesantren haknya saudara yang tertimpa bencana kita enggak ikut punya hak kok disimpan enggak dikasih sama yang berhak ini jadi penyakit halo halo makanya orang yang sukanya mengumpulkan nyimpen nabung mengumpulkan nyimpen, nyimpen nabung mengumpulkan nyimpen yuk mengumpulkan nyimpen mengumpulkan mengumpulkan dan lebih mengumpulkan Ngeleng Tolong yang orang Jawa jawab Nabung itu coro Jawa nya apa? Ngeleng iseng banter Nabung itu coro Jawa apa? Ngeleng itu berasal dari kata dasar Makanya wadah untuk nabung itu namanya celengan. Bentuknya apapun disebut celengan. Bentuknya kodok bukan kodokan. Celengan. Bentuknya sapi namanya bukan sapinan, ya celengan. Bentuknya macan namanya juga celengan bukan macanan. Kenapa wadahnya dinamakan celengan dan orangnya yang melakukan perbuatan itu dinamakan nyelengi? Emang orang yang berperilaku seperti itu memang persis Hal itu memang perilakunya kayak Mulai celeng ini ini krosopi celengnya Gini yang medit. Jadi celeng itu gitu Kalau mau makan tuh makanan dikumpulkan dulu sebanyak-banyaknya Ya mirip Kumpul nih, kumpul nih, kumpul nih Setelah makanan terkumpul, maaf Celeng ini agak jorok, tuh makanan dikencingi Biar bau, yuyui, ceknya pesing Dan tidak diganggu oleh celeng-celeng yang lain Mirip dong no? Mereka sih digumpul ni bank kebang cek gak diganggu kontoi kencingannya alasannya halus tempurannya bah aku yuk hanya tolguh manja ditabung wajannya tolong itu aslinya tujuh itu celeng di rumah mana solidaritasnya dah ada sosialnya hilang itu celeng. Allahumma silalah Muhammad. Okey saya ulang kita bisa dapatkan ilmu dari mana saja bahkan maaf dari hal-hal yang sepele pun bisa jadi ilmu kalau kita cerdas. Dari nyanyian ada ilmunya, dari penyanyi ada ilmunya Bener ono oh, penyanyi yo, ya? informasi Kok sukanya nyanyi lagu yang sedih-sedih Woi, -sedih. oh, ya? Penyanyi dan senangannya nyanyi lagu yang melangkolis, sedih-sedih Nasibnya yang menyedihkan Belum nyanyi kok Gelas, gelas, kaca Sekarang nasibnya pegatan dengan rop-rop kata abas Ono maknanya penyanyi fenomenal namanya Ayu Ting Ting Rodiyallahu Anha Ini pakai dal bukan pakai dal Wong oh, dia nyanyi itu kok judulnya Alamat Apa suami palsu itu Gak direken belah suara WNJ Ngerti kamu yang? Ngerti emang biang gosip. Mulai hamil-hamil tua sampai udah ngelahirin gak direken gak WNJ Kalau saya ngerti orang sahabatnya yang ngaku kabel gak WNJ itu nyanyi lho kok judulek kemana kemana kemana ini kan gambarnya emang bingung ya kan orang bingung kemana kemana sekarang tuh banyak orang bingung lo sampean sampe minggat tekan Taipei kan gara-gara bingung kan dulu tuh mikir kemana kemana lu kenapa enggak emang sekarang tuh banyak orang bingung Ya kayak dilambangkan itu Kemana kemana Bingung cari alamat gak ketemu Karena alamat Tapi kabarnya ini sekarang gak ketemu tuh alamat <SILENCIO> Iyo, Ini yang odeknya penyanyi RT5 RW3 10 nomor rumah gue Akhirnya janjian yang stasiun balapan Oh katanya janjian stasiun balapan gak jadi Akhirnya ketemuan yang ngalun-ngalun kudungan <laughs> Begitu mau ketemuan Onok mahir jen teko diomongi Eh hey, lekatnya janjian naju laling ngomong Insyaallah Insyaallah Gitu Halo. Halo Kemana kemana aku oh, sekarang banyak orang bingung Sampai nanti kata tadi pak apa, Pak pak Harsyoma tadi kan bilang Tanggal 9 April nanti ada Pemilu Mudah-mudahan pemilu tidak memilukan Apalagi memalukan dan sekarang lagi banyak yang bingung sekarang. iya banyak yang bingung 9 April nanti, kemana suaraku, kemana cobolosanku, mau pilih yang itu kok gak ada duitnya mau ini kasih duit, tapi orangnya kok bajingan bingung, kemana emang lambang itu bisa dibaca saya pernah sampein dulu ada penyanyi fenomenal juga namanya Inul Daratista radhiyallahu Anha itu inul itu yang paling fenomenal kan bokongnya. Bokongnya inul itu luar biasa, fenomenal, mahal banget, caumetang sur. Ini puluhan sampai ratusan juta. Ini jadi lambang betapa hidup di zaman kayak gini, mau naruh bokong tuh mahalnya minta ampun. Coba yang udah punya anak sampean mau naruh bokongnya anak sampean di bangku kuliah tuh mahal apa enggak? Mahal apalagi fakultas kedokteran, mahal akademi kepolisian mahal itu cuma mau naruh bokong aja mahalnya luar biasa. Nah, oh aku yuk totalnya ya gak rata oleh kirong ngene Iya pokoknya 417.000 025 enteng yo. Oh nominalnya uang Taiwan ditambah 41 US ditambah 150 ribu rupiah. mudah-mudahan menjadikan semua yang iman berkah diberi balasan yang melimpah oleh Allah dunia dan akhirat. Al fatihah. mudah bisa berbuat lebih baik.